A'udhu bi Allah min al-Shaytan ar-rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Bagaimana keadaan orang-orang yang tidak mau berhijrah nanti di akhirat? Dan lagi-lagi kita tetap memaknai hijrah dengan makna yang kekinian. Atau makna kiasan. Orang-orang yang tidak mau mengubah kehidupannya kepada apa yang Allah perintahkan. Hijrah dari masalah pekerjaan. Dari pekerjaan-pekerjaan yang syubahat atau haram. Kepada pekerjaan yang halal dan diridui Allah. Dengan rezeki yang berkah. Hijrah status dari mungkin punya hubungan yang tidak diridui oleh Allah. Setiap hari dia merasakan perasaan yang sebetulnya belum boleh dia rasakan. Setiap hari dia memikirkan seseorang yang belum boleh dia pikirkan. Setiap hari dia datang dan berkomunikasi dengan seseorang yang belum boleh terlalu dekat dengannya. Hijrah kepada keadaan yang lebih baik. Keadaan ketika semakin dia pikirkan semakin berpahala. Semakin dalam perasaannya semakin berpahala. Semakin dekat semakin diberkahi Allah. Memandangnya aja berpahala coba. Itu gak ada dalam pacaran. Memandang... Orang yang kita cintai berpahala. Kalau pacara memandang, dosa. Disuruh menundukkan pandangan. Ngobrolnya sambil ngelihat ke bawah. Udah sholat tahajud belum? Ngelihat ke bawah. Atau kalau kita lagi jalan bareng, gak saling bertatapan. Jadi kalau misalnya satu mobil, satu di depan ngedrive, satu lagi di belakang. Itu paling syarih itu. Kalau enggak siap kayak gitu, enggak usah deh. Kalau perlu, kalau mobilnya tiga roh gitu, kayak Livina atau Mobilio, dia yang paling belakang. Sekalian jagain barang-barang gitu. Eh, gimana barangnya? Ini paling belak paling belakang. Supaya menjaga jarak, jangan terjadi fitnah. Dan banyak-banyak berzikir, Astagfirullah, Astagfirullah. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah kami. Karena setan itu, wah itu lagi... Menggebu-gebu terus semangat setan Untuk menggoda kita Sedikit aja ada pencetus langsung Kita bisa batal Beda dengan kalau sudah berhijrah Dengan cara menikah Memandangnya pahala Pandang Alhamdulillah dapat satu pahala Pandang lagi dua pahala Pandang-pandangan empat pahala Kamu kenapa ngelihat lihat saya terus Saya ingin beribadah Berapa dengan memandang kamu Lihat eh. Dan tahukah pahalanya sebesar apa? Sama dengan sholat dua rakaat loh. Jadi kalau lagi malas, kayaknya, aduh, saya mah lagi malas sholat sunnah mutlak, eh, mau mandang istri aja. <guluh> itu bisa, kalau pacaran gak akan dapat yang kayak gitu-gituan. Coba, mandangin fotonya aja berpahala, apalagi orangnya. Kalau pacaran, mandangin fotonya aja, gak boleh, apalagi orang-orangnya. Kita liatin, kita ngobrol, bukankah dalam hadis itu, Ketika saling memandang berpahala Kemudian ketika saling apa Berkasih sayang berpahala Kemudian ketika mereka maaf Masuk ke dalam kamarnya berpahala Dan malam itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malam yang penuh berberkah Gak perlu ngumpat-ngumpat Curi-curi dan segala macam Gak perlu tipu-tipu Karena udah halal Kayak cerita saya kemarin Pulang sholat, jumat Ya Eh, ngapain pulang salat jumat buru-buru? Karena pengen cium kening kamu, Pak. Kalau belum halal pulang salat jumat bingung, Ini mau kemana nih? <laughs> pulang ke rumah cuma nggak ada siapa-siapa, gitu ya? Pulang ke rumah orang, wah bisa bahaya. Jadi kan bingung pulang salat jumat. Aduh, saya habis jumatan tuh bingungnya mau kemana? Akhirnya... Nah, teman-teman, eh, kita nongkrong yuk. Gitu lagi, gitu lagi kan. Kalau yang udah berhalal, dia mah gak pernah galau mau nongkrong di mana. Udah jelas tempat nongkrongannya. Di dalam surga di rumahnya. Yang dinanti oleh bidadah. bidadari. Tinggal pulang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ditunggu dari tadi juga. Lagi khutbah, dia udah nunggu di belakang pintu. <laughs> lagi khutbah, Jum'at udah nunggu. Begitu buka pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung kecup keningnya. Ya Allah rahmatilah hubungan kami jagalah hati kami dan jadikanlah dia pasanganku di dunia dan di surga ah luar biasa itu ada yang lebih dasar lagi tuh. bangun tahajud bangun tahajud begitu kita udah malam sudah melek langsung bangun wudhu setelah wudhu memercikan air ke wajahnya jangan satu ember dipercikin memercikan air itu bukan bahasa bukan cara yang kasar ya memercikkan air itu romantis loh jadi memercikkan air itu kalau nabi itu diusap di matanya Aisyah Se jadi kayak facial gitu deh diusap di matanya Aisyah bangun dong Dib diusapin terus dipercik-percik ah oh, kan manja tuh gitu apaan sih malam-malam dingin tahu nah kalau gitu besok malam air hangat dipercikin <laughs> Pokoknya yang lembut aja air hangat. Waduh, makin nyenyak tidurnya air hangat nih kadi pijitin. Atau kalau perlu, kalau yang lebih keren lagi membersihkan airnya itu pakai itu tuh, pakai nano spray. Seh, ah, segar gini kirain lagi, lagi di zam-zam segar gitu ya, pakai nano spray. Kenapa kamu pakai nano spray saya? Kan ikut sunnah Nabi membersihkan air, tapi pakai teknologi nano spray. Ini lebih dahsyat lagi. Udah gitu dipijit-pejatin jempolnya pelan-pelan supaya dia bangunnya nyaman. Begitu bangun azan subuh enggak jadi subuh. Kelamaan soalnya ngabundin dia. disitulah indahnya, bayangin. Makanya Allah mempertanyakan, kok kalian udah tahu indahnya nikah? Enggak nikah-nikah juga sih. Padahal udah tahu, udah dipanas-panasin lewat Instagram, lewat taklim, enggak nikah juga. Tapi akhirnya malaikat nanya Fi makantum kenapa kalian dalam keadaan seperti ini tidak menikah katanya ustaz Afin ya Allah enggak siap ya Allah lemah enggak punya pekerjaan bukankah ardullahii ya? wasi'ah bukankah bumi Allah itu luas dan Allah berjanji di ayat yang ke 100 tadi siapa yang berhijrah Allah akan memberikan jaminan muragaman katsiran wasah banyak jalan keluar dan kelapangan itu janji Allah untuk orang yang berhijrah enggak usah khawatir dan saya yakin yang di atas semuanya udah pada siap. Tinggal datangnya kapan gitu. Mereka mah udah siap dari dulu juga. Ya teh. <laughs> dari dulu juga. Kapan Ustadz kalau gak ada yang datang. Kan gak mungkin mereka datang duluan. Eh tembak aku doang kan gak mungkin. Itu mah gak keren banget. Makanya kita yang harus cowok berani datang. Terus kamu datang pakai apa? Saya bawa Allah. Wah ini ngeri nih. Modal kamu apa? Allah modal saya. Jaminannya apa? Allah sebaik-baik penjamin. Saksinya Allah yang akan menyaksikan. Pokoknya saya mengandalkan Allah aja. Bismillah. Ayo kita berjahat. Allah Akbar. gitu. <laughs> Akhirnya calon mertua juga ikut takbir. Wah Kenapa saya jadi ikut-ikutan nih? Masih ingat. Ini, ini buat calon mertua ya. Belajarlah dari Said bin Musayyib. Syaid bin Musayyib itu satu dari tujuh ulama Madinah di masa tabi, Tabiin. Beliau tu e, senang banget dengan orang yang ahli masjid, terutama anak muda yang rajin ke masjid, ikut talim itu senang banget. Bahkan dihafal wajah-wajahnya, sehingga ketika ada satu muridnya yang paling dekat dengan beliau nggak hadir dalam majelis ilmu, akhirnya Syaid bin Musayyib sekali-kalinya datang ke rumah seorang murid dan mendahulukan itu daripada sholat. Berjamaah. Kan kita tahu, Sayyid bin Sayyid ini 50 tahun nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Selama 50 tahun itu dapat takbiratul ihram bersama imam. 40 tahunnya sholat nggak pernah ngelihat punggung orang. Artinya di sholat pertama. 30 tahunnya mendengar azan di dalam masjid. Nggak pernah azan dia masih di luar, nggak pernah tuh. 30 tahun, azan di dalam masjid. Sekali kalinya dia meninggalkan semua itu. Gara-gara datang ke rumah muridnya yang tidak hadir dalam majlis ilmu, datang ke rumah muridnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata muridnya di dalam rumah, siapa? Orang Arab suka gitu, man. Said mengatakan Said di masjid lagi azan. Ini bertamu, Said kata syekh ini. Kemudian muridnya bilang, saya tu lagi ingat-ingat ada berapa banyak Said di kota Madinah. Karena saya nggak kepikiran kalau itu Said ibnu Musaib. Saya ingat semuanya syed bin, ini, syed bin ini, Syed bin ini, Syed bin ini. Ada 10 Syed. Semuanya saya ingat kecuali Syed bin Musayyib. Kenapa? Tidak pernah menduga kalau itu Syed bin Musayyib. Soalnya Syed bin Musayyib itu tidak mungkin pergi ke rumah seseorang ketika azan. Tidak mungkin. Pasti dia akan mendahulukan Salat Ibn. Baru beres itu, ngurus yang lain. Tapi pas dibuka ternyata Syed bin Musayyib. Kaget. Pasti ini ada berita besar banget nih. Lalu Syed bin Musayyib bilang, e, Wahai anak muda. Kenapa kamu tidak hadir dalam majelis ilmu? Saya kurang sehat ya Sheikh? Kamu tidak punya pendamping? Tidak punya. Salamin saya. Ya. Apa ya Sheikh? Kamu akan menikah dengan putri saya. Langsung tuh. Wah ini mertua keren banget kalau kayak gini. <laughs> Tunggu di sini kata Sheikh Sa'id. Langsung pergi ke masjid. Salat dulu. Selesai salat. Langsung balik bawa putrinya. Dan bawa dua saksi. Ditodong coba. Nikah todongan. <laughs> ini benar-benar bukan on progress ya. Udah langsung nih bawa saksi bawa putrinya nggak tahu gimana cara ngebujuk putrinya juga ya orang dulu mah solehah solehah jadi nggak perlu lihat dulu boleh lihat instagramnya dulu nggak nggak nggak perlu kayak itu nggak langsung aja datang nama muridnya siapa gitu ya Muhammad misalnya udah dibuka pintu masuk semuanya ke rumah salamin salamin saya nikahkan putri saya dengan kamu dengan mahar hafalan Al-Quran yang kamu hafal dan seterusnya dia saya terima deh saya terima. Mungkin awal-awalnya dia masih kagok-kagok gitu, saya saking bilang-bilang sangka, tidak asa. Kenapa? Soalnya enggak bersambung kan kita ya suka gitu ya. Makanya pas nikah saya mah juga karena takut enggak asa. Udah modalnya kurang enggak asa pula kan? Ya udah saya pakai teks aja deh. Ustaz menikahnya pakai teks loh. Jadi pas saya terima nikahnya, eh ntar nih di-skroll -di dulu. <laughs> Jadi Sayyid-sayyid langsung meakadkan putrinya, kemudian diterima hari itu juga dia nikahkan putrinya dengan muridnya. Gampang urusannya. Gak bertelah-telah ya, bikin kartu undangan dulu, ikhtilaf dulu warna kartu undangan. Yang cewek pengennya girly, warna pink. Yang cowok pengen street, warnanya hitam, abu-abu. Terus yang mertua pengen misalnya di gedung ini, yang kita pengennya di gedung itu. Lama sekali prosesnya. Untuk berhijrah sajalah lama Allah mengatakan murahkaman kasih banyak kemudahan wasaah banyak kelapangan. Allah itu melapangkan kita untuk berhijrah tinggal hijrah aja ganti aja status saya sering bilang nikah itu sebetulnya bukan masalah sama sekali bukan masalah sama sekali jadi orang nggak perlu mempertimbangkan untuk nikah hanya perlu memilih mempertimbangkan mah nggak perlu memilih aja ini nikah nggak ya nikah ya nggak usah nikah cuma tinggal pilih memilih dengan istikharah, minta istifta kepada Allah, ya Allah, ikatkan hati saya kepada orang yang tepat. Segampang itu sebetulnya. Datang aja. Orang kita niatnya pengen ibadah kan? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa ya, Dek? Saya pengen ibadah, Pak. Eh, huh? <gulau> ha? ibadah gimana, Dek? Boleh saya duduk dulu, Pak? Kita bicara baik-baik secara kekeluargaan. <gulau> Daripada kalau berdiri kan orang gampang emosi ya. Duduk aja, Pak eh pak, mangga, mangga, minum dulu pak, gitu. Rumah-rumah siapa, gitu ya. Ini kepedean banget nih calon menantu, nih. Udah, tinggal nikah doang. Nikah mah cuma akad kayak gitu, udah selesai. Kalau perlu, nikah duluan, baru resepsinya ntar difikirin bareng-bareng. Saya dulu ketika di Cairo, nikahnya, resepsinya sekitar enam bulan setelah kita nikah. Yang penting nikah aja dulu, kita jalan-jalan kayak apa, sembilan-sembilan uh, uh, cahaya di langit Eropa gitu deh kan nikahnya di luar negeri tuh nikahnya pun saya di Mekah istri saya di Kairo jadi nikahnya enggak barengan istri saya di Kairo nunggu-nunggu gitu siangnya dia tanya nanti malam jadi jadi sabar ya gitu teleponnya saya udah di Saudi waktu itu lagi haji selesai mertua saya haji saya wah baik-baik kan tuh sama mertua begitu dia datang dari e, Indonesia turun pesawat langsung saya tunggu di bandara begitu dia naik langsung saya tunjukin jadi gaet gaet dadakan langsung jadi gaet saya tunjukin sehingga mertua saya ngeliat wah ini bener nih calon menantu yang ideal nih <tik> nggak tahu deh kalau saya minjem duit anaknya 5 juta <tik> udah, udah gitu pas udah selesaikan nggak boleh menikahkan se ketika sedang berhaji ya selesai haji semuanya uh, udah arafah udah uh, apa uh, tauhidnya udah beres langsung saya minta uh, manggilnya abah abah kapan nato acaranya gitu Oh iya ya sebentar saya mau ngambil umroh dulu, aduh umroh lagi ini lama ini nunda lagi satu hari, hari yang kedua mbah udah bisa sekarang, oh iya ya ayo kita ke Masjid Haram selesai tawaf sunnah langsung naik ke satu pojok masjid saya nikahkan saya terima nikahnya langsung telepon panggilannya Hai sayang udah berubah kalau belum nikah uh, ukti, nah gitu tuh panggilnya kalau orang Mesir ma kalau di sini ma sis gitu ya, ukti ma sis pertama sih Habis itu jadi bebek ini karena udah berubah sah berubah status langsung dia hore hore gitu di mesir dia bah alhamdulillah kita udah sah wah itu luar biasa dia langsung sujud syukur selesai sah sama teman-temannya cuma apa makan beberapa butir kurma ala mahasiswa gitu saya udah selesai aja gitu udah beres kayak maaf sesederhana itu kayak di sunat doang tuh cepet banget udah selesai Pulang ke Kairo sebulan kemudian baru pulang ke Kairo kita langsung e, malam pertama ketemu tuh masih belum bisa e, satu rumah karena kita masih berstatus mahasiswa dan punya asrama masing-masing jadi kita ketemunya di ruang untuk apa tamunya asrama saya jadi tamu gitu datang wah oh, ini istri saya lagi datang mendekati saya gitu pas dekat eh kita makan di mana sekarang e, ya udah kita ke yang dekat aja tempat ketam, pertama kita ketemu di kebab Turki kan dulu gara-gara di kebab Turki itu kan saya salah ngambil plastik teh. <laughs> salah ngambil apa? kantong jadinya. Oh, ternyata kantong punya calon istri saya. Tapi bukan salah benaran, salah, salah disengaja. <laughs> Oi, kita makan di situ aja kebab Turki sama ada namanya eh uh, kibdah-kibdah itu roti di dalamnya itu kasih hati. Nah, Karena kita main hati, jadi makanya ha, makan hati. Nah, maka di situ udah gitu pulang masing-masing ke asrama. Bayangin udah nikah, pulang ke asrama. Itu hal yang paling menyakitkan. Udah nikah masih suruh pulang sendiri-sendiri ya. Itu paling menyakitkan dalam hidup saya tuh. Bersabar seminggu kita ngurus untuk surat-surat resmi biar boleh keluar dari asrama seminggu. Bayangin bersabar seminggu. Ya gimana lagi ya tahajud aja tiap malam. Karena ini udah lebih berat daripada jomblo. Jomblo udah jelas. Udah pugu gitu ya. Kalau ini gak, gak, gak jelas gini nih statusnya nih. Kita udah halal loh. Iya sih. Terus gimana dong? Ya gitu deh. Akhirnya gak. gak. Setelah seminggu akhirnya kita nyari kontrakan. Nemu kontrakan yang alhamdulillah Allah mudahin banget. Kontrakan yang biasanya harganya sekitar 1000 eh, pound. 1000 pound itu 3 juta. Kita dapat dapet eh, 400 pound. 1 jutaan lah. Untuk... Uh, apa uh, satu tahun itu murah banget dan ada tiga kamar sementara kita cuma cuma berdua udah aja pas masuk kontrakan kita uh, dimudahkan banget sama allah udah jalan-jalan keliling-keliling kairo ke horgada ke alexandria ke apa uh, benteng salafudin <laughs> ke benteng ceritanya terus ke piramid wah keliling-keliling aja sampai ada adegan kejar-kejaran apa uh, Trem gitu kayak MRT kalau Di apa di di Singapura Jadi karena memang kita baru awal nikah Belum terlalu kenal karakternya Saya orang Aceh lagi waktu itu Masih Aceh banget lah ya Masih ngomongnya mah belak-belakan gitu. Dia orang Jawa yang Pada tata keramanya Pas saya ngomong menurut saya gak kasar Menurut dia kasar, kok ngomongnya gitu sih Apaan emang ada apa gitu Saya gak ngerasa kalau saya salah Emang masalahnya apa, dosa saya apa Kayak gitu-gitu sosok sinetron gitu deh, dosa saya apa? kamu gak tahu dosa kamu udah kamu gitu, panjang akhirnya udah aja, padahal waktu itu mau ke kebun binatang, akhirnya dia naik kereta, kebetulan keretanya tuh bukan MRT yang cepat kayak, kayak di Singapura, dia kereta dalam kota yang lambat banget gitu jadi kita jalan juga sama dengan dia cuman kan malah kaki lambatnya tuh mungkin kalau di film-film di Jerman juga ada kereta kayak gitu yang di tengah kota lambat nah naik itu udah di gerbong paling depan saya kan di belakang tadi masih ngambang-ngambang gitu -ngambang akhirnya aduh ketinggalan sendiri kejar juga kejar tapi gerbong belakang jadi kita di jendela gini-ginian lihatin dia turun nggak ya dia turun nggak ya kalau dia turun saya turun kalau dia nggak turun saya tungguin begitu dia turun saya langsung turun akhirnya kita pergi ke kayak di sini mah Jonas foto foto pernikahan itu baru foto pernikahan dalam keadaan lagi kayak gitu jadi foto kita tuh lucu banget foto nikah tuh Orang lagi bahagia tapi wajahnya bete gara-gara tadi ada yang keliru. Terus kita jalan lagi lihat sungai Nil. Kemudian makan apa jagung bakar di apa pesisir sungai Nil. Wah 99 cahaya langit Eropa. Saya nonton itu. Ah saya mah udah ngalamin. Sesederhana itu. Tapi Alhamdulillah Allah kasih rezeki. Karena saya di Saudi juga selain haji juga eh, apa jadi pekerja karena semangat nikah teh eh kerjanya apa? Jadi kuli, kuli travel. Ngangkut-ngangkut koper jemaah haji, saya angkutin. Dulu saya enggak gini uh, lumayan dulu teman, karena sering ngangkut-ngangkut koper. Wah, wow, ngangkut koper yang beratnya tuh paling sedikit 25 kilo kan, ngangkut ke lantai 5, enggak boleh pakai lift karena lift buat jemaah. Jadi kita pakai tangga naik, ngangkutin, turun lagi. Kalau lagi ada jemaah yang membludak, kita ngambil tempat tidur yang dari besi itu dan itu dibawa sendiri. Bayangin tempat tidur besi itu. Bawa sendiri. Pelan-pelan oh, naik tangga. Jam 2 malam. datangnya jam ayo Ayo bangun bangun bangun. bangun, Angkat tempat tidur. Angkat. Demi mengubah status hijrah. Ternyata Allah mudahkan, Akhirnya uang 5 juta tadi menjadi 10 kali lipat. Hiduplah kita di Mesir beberapa tahun. Tanpa bekerja. Main-main aja kerjaannya. Lihat bukti kebesaran. Allah kalau kita mau hijrah.